Kali ini bareng Dianaria Enterprise Dan juga SFS Pro Juga ada Neo Shooting Tak kasih untuk anda Yang lagi muncak-muncaknya Yang lagi viral-viralnya Untuk ada DEMBA Kita goyang ada Divarina, Indra Aceh lah Aceh Non kamu udah ditungguin fan-fan kamu dulu Ayo sama Apa dulu minta nyanyi bareng-bareng di sini ya. Wong kong ini. Terima kasih banyak, luar biasa demak ya, mantap banget ya.